PT Sinar Effendi Murni Bekerjasama dengan Denhas Adia Suara Dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompah Misteri Mak Rompah Misteri Mak Rompah Misteri Mak Rompah Misteri Mak Rompah Kepat kemarin bulan Siap Ini seri makro pang kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud terkadang menjadi seorang gadis tercantik terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan bala petaka dan prahara mengerikan bagi umat manusia Pak, lihat itu. Pak, lihat kamera. Aku mau menuju warung dulu. Jangan dicider warung, tikikkan nyawamu. Hoi! Jauh! Tunggu nasil gendau. Takut itu geram pada. Tunggu kan ada di mana, Wira? Tunggu kan jalan jalan kamu. Hoi! Menyingkir semua. Menyingkir keluar kamera. Pak rompang. kisah ini pula tawaria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia ah, bulan dare aku mencintaimu bulan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri aku berjanji bulan bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita aku berjanji di bukit perinduan ini aku juga mencinta ikan Batara dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah menghianati cinta kita mari kita hadapi segala bintang-bintang yang menghadang di depan kita didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayor dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya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 itu si Andi, pengantin baru kan? Heeh. Mm -mm. Kok udah loyo begitu dia? Andi, ah, Ndi, halo pengantin baru. Apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini, Ndi? Hah? <laughs> jadi orang kayak Naryo dong, biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar, gairah terus sampai tua kali. Ah, <laughs> bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang.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 Naskah karya Asmadi Syafar Seri yang kelima ini didukung para pemain Iwanda sebagai Kijaro Manher sebagai Aki Sangkala Ashari sebagai Ganjar Ana Sambayon sebagai Mak Rompang Ferry Fadli sebagai Batara Dan pembawa cerita Neni Sumardi Teknik dan montasya Imra Mahendra Dengan sutradara Denny Denhas Denny Denhas Ada kisah yang lalu diceritakan. Ganjar akhirnya pergi juga menemui Mak Rompang, walau bapaknya yang bernama Kikuta telah melarangnya keluar rumah malam itu. Namun Ganjar tidak peduli. Ganjar sudah sangat rindu pada Mak Rompang yang beberapa hari lalu dijumpainya dalam bentuk seorang gadis yang sangat cantik. Kini Ganjar sudah sampai di rumah Mak Rompang. Ganjar dengan mudah bisa bertemu dengan Mak Rompang. Sementara Kinah sudah 2 malam hilang dari rumahnya. Bahkan ketika Aki Sangkala mencoba mencari gadis itu, Aki Sangkala berhadapan dengan kusir kereta Mak Rompang. Aki Sangkala tidak sanggup menghadapi kusir kereta itu, sehingga Aki Sangkala mengharapkan pada Kijaro agar bisa mencari Batara, karena Batara lah yang bisa membantu Aki Sangkala untuk mencari Kinah. Kenapa masih kau seludurkan kepala orang ini kepada korompang? Kepala orang? Mana? Oh, uh, ini. Ini kan minuman untuk Kang Ganjar. Ah. Uh, uh, iya ya. Ah. Uh, ini bukan kepala orang ya? Ah. Uh, kenapa tadi aku lihat batok kelapa ini seperti kepala orang? <laughs> Itu karena Kang Ganjar letih. Sehingga Kang Ganjar melihat yang bukan-bukan. Ah. -bukan. Uh, iya, mungkin juga. Silakan minum. Eh, uh, itu iya, iya. Uh, wah. <laughs> Segar sekali minuman ini, Rompang. Eh, uh, air apa ini? <laughs> itu air kelapa muda. Wah. Baru kali ini aku minum air kelapa muda di tengah malam begini. Memang sudah saya siapkan sejak tadi siang untuk Kang Ganjar. Oh, rupanya perhatianmu kepadaku besar sekali, Rompang. Karena Kang Ganjar lah sekarang ini satu-satunya kawan saya. Hmm, rupanya dia mulai tertarik kepadamu. <laughs> eh, Tompang, kemarin kamu ke mana? Kemarin malam? Iya. Kang Ganjar kemarin malam datang kemari? Iya. Ah, uh, kemarin malam? Bahkan aku melihatmu naik kereta kuda yang dipacu kencang sekali. <laughs> oh, itu. Ah, oh, kamu tampaknya tidak mau menenggurku. Walau aku sudah memanggil-manggil. Ah, iya kan? <San> iya. Tapi bukan saya tidak mau menegur Kang Ganjar, tapi saya sungguh-sungguh tidak melihat Kang Ganjar. Apa? Sungguh-sungguh kamu tidak melihat aku? Sungguh? Saya berani sumpah. Ah, ya. Baiklah. Ah. Rompang. Ke mana kamu pergi dengan kereta kudamu tadi malam itu? Mmm, pergi ke rumah bekas pacar saya. Hah? <San> Kenapa Kang Ganjar terkejut? Eh. Uh, eh. Uh, uh, uh, uh, tidak apa-apa. Kakang cemburu ya? Ah, uh, tidak. Kakang pasti cemburu, ya kan? Uh, saya tahu Kang Ganjar cemburu pada bekas kekasih saya itu. Ya kan? Uh, Bilang saja iya. Apa salahnya? Uh, iya. Eh, uh, tetapi kenapa kamu tahu? <laughs> Karena Kang Ganjar tidak suka mendengar saya pergi ke rumah bekas kekasih saya itu. Betul kan? Uh, iya, Rompang. Kang Ganjar mencintai saya? Heh. Eh eh saya uh, saya jawablah yang jujur. Mm. Ah. Uh, iya. Eh uh, aku mencintaimu, Rompang. <laughs> kenapa uh, Kenapa kau aku? aku huh? aku Apakah Apakah Apakah jawabanku salah? Tidak. Lalu, tidak tidak Lalu? apa-apa. sejak tadi kamu selalu senyum saja? saja. saja. pantas Pantas pantas Pantas mencintai dirimu? Pantas saja. Uh, ya. Uh, apakah pantas aku mencintaimu? പന്താ huh? Jadi... Uh, jadi... Eh uh, aku ya saya juga mencintai Kang Ganjar. Ah eh uh, Rumpang, kamu ini bicara sungguh-sungguh. <laughs> saya bicara sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kekasihmu yang bernama Sukra itu? <laughs> itu bukan kekasih saya, tapi bekas kekasih saya. Hah? Oh, jadi eh uh, uh, jadi Kang Ganjar mirip dengan Kang Sukra. Tapi Kang Ganjar lebih baik dari dia. Kenapa kamu bilang begitu? Hmm, karena Kang Sukra mencari gadis lain selain dari saya. Sehingga saya benci pada dia. Oh. Jadi betul dia punya kekasih lagi selain dirimu? Iya. Oh, dari mana kamu tahu? Tadi malam saya pergi ke rumah kekasihnya itu. Jadi kamu bertemu dengan kekasih pacarmu itu? Iya. Cantik. Kang Ganjar mau lihat? Ke mana? Ke rumah perempuan itu? Tidak usah. Perempuan itu ada di rumah saya ini. Hah? Di rumah ini? Iya. Mari saya antar. Ah, baik. Itu itu perempuan perempuan yang yang yang merayu Kang Kang Kang Sukra Sukra Sampai mengkhianati saya Oh, perempuan yang tidur di tempat yang indah Iya Iya, oh, Pasti dia cantik Lihat saja lebih dekat uh, Boleh? Ya, boleh uh. huh? Kenapa ഇത്ത പരംപുറായിു uh. uh. uh. uh. Aku kenal dengan gadis ini Namanya Kina. Ah, uh, eh uh, Kina, jangan uh, bangunkan dia. Uh, Biarkan dia menikmati tidurnya di rumah saya ini. Ah. Uh, Kina. Ah, uh, Rompang. Dia sudah hilang 2 hari lamanya. Rupanya dia ada di sini. Kang Ganjar mencintai dia? Iya. Tapi ah, uh, akhir-akhir ini dia tidak lagi mencintai saya. Nasib kita memang sama. Saya mencintai Kang Shukra. Tapi Kang Sukra lari dari saya Dan mencintai gadis ini Kang Ganjar mencintai gadis ini Tapi dia lari dari Kang Ganjar Dan mencintai Kang Sukra Sehingga pantas kalau kita senasib Dan juga pantas kalau kita kini saling mencintai Ah, lompang Gina bukan mencintai Sukra Tetapi mencintai Shh, jangan bicara keras-keras Nanti dia bangun Aku tahu siapa yang dicintainya Bukan Sukra yang dicintainya Tetapi... Saya juga tahu, Kang Tidak Tidak usah usah kita kita kita kita bicarakan lagi lagi pedulikan dia lagi. Mari kita tinggalkan kamar ini Sekarang bersenang-senang di luar sana ഉഷാ കിട്ടാ വിചാരം Jeng Tuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong? Iya, Jeng Tuti? Iya, cerita dong cerita Dari tadi Jeng Tuti-Jeng Tuti terus Iya Sekarang dia langsing loh Tambah cantik dan tambah muda lagi mm. Iya ya Padahal dulu sering mengeluh Terlambat bulan lah Sering mules lah Pegel-pegel waktu datang bulan lah Oh itu Mau tau resepnya Loh, memangnya Jeng Narti tahu Wong yang ngasih tau resepnya saya kok Apa, apa sih? Nih Main pas kapsul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 sungguh aku bisa bertemu lagi dengan Mo Batara. Ah, ternyata aku belum jauh meninggalkan desa Bojong Nangka. Kijaro rupanya sengaja mencari aku? Iya. Karena aku disuruh oleh Aki Sangkala untuk mencarimu. Apa yang terjadi di Bojong Nangka, Kijaro? Oh, Kinah. Sudah 3 hari Kinah tidak pulang ke rumah. Oh, Kinah. Mau kamu menolong aku dan Kisangkala untuk mencari Kinah Batara? Aku selalu siap menolong Kijaro dan Kinah. Nan aku melihatmu datang ke rumahku ini, Batara. Tentu kalian berdua baru saja menempuh perjalanan jauh. Iya, Ki. Aku dan Batara baru saja menempuh perjalanan jauh. <tentu> Pasti kau sudah sampai di perbatasan hutan Cahati. Bukankah begitu, Batara? Oh, betul sekali, Aki Sangkala. Hmm. Kembali Aki Sangkala ini menunjukkan kehebatannya. Sehingga dia tahu sudah sampai di mana aku berjalan meninggalkan desa ini. Oh. <laughs> Kenapa kau termenung, Batara? Hah? Ada yang mengganggu pikiranmu? Ah, oh, tidak ada, Ki. Oh. <laughs> kau selalu begitu. <laughs> Seolah-olah tidak pernah mempunyai masalah dalam hidupmu ini. Padahal persoalanmu lebih rumit dari yang aku perkirakan. Yah, tapi hati-hatilah, Batara. Bila kau keluar dari hutan jati tempat Ki Caru menemukanmu, ...maka kau akan sampai di sebuah hutan larangan. Hutan larangan? Hutan larangan adalah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Bahkan tidak ada orang yang berani masuk ke dalam hutan itu. Ya, tetapi aku yakin... ...kalau kau masuk ke dalam hutan itu... ...kau tidak akan menemukan rintangan yang berarti. <laughs> Tapi sudahlah, kita tidak usah membicarakan hutan itu... Aku ah, aku aku ingin bicara padamu tentang kehilangan Kina lima hari yang lalu Apakah kau mau membantu aku mencari mencari Patara? Kina sudah aku anggap sebagai adikku sendiri Sehingga aku wajib untuk mencarinya Oh, terima kasih kalau begitu Kapan kita pergi lagi? Ya, siang ini juga Baik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 Sang kali ini hebat. Dia tahu ke mana harus pergi mencari Kinah. Sehingga dia mengajakku ke kuburan kepala marompang ini. Yah, kita sudah sampai Batara. Iya, Ki. Nah, di sinilah Kinah itu disembunyikan Batara. Iya, Ki. Kau juga rupanya tahu kalau di tempat ini Kinah disembunyikan oleh orang yang menculiknya. Aku rasa Kisang Kala lebih tahu di mana Kinah berada daripada aku. Sehingga aku tentu harus setuju dengan pendapat Aki. Oh. <laughs> kau merendah di hadapan kubatara. Ah, tapi tidak apa-apa. Karena aku mengerti. Kau juga tahu bahwa Kinah memang di sini berada. Oh, dia tahu apa yang aku tahu. Berarti ilmunya tinggi sekali. Tapi kenapa dia tidak bisa menghadapi marompang sendirian? Kenapa dia harus minta bantuan kau? Ah, apapun alasannya. kuta tetap harus membantu Ki Jaro mencari anaknya karena aku sudah pernah berutang nyawa pada Ki Jaro. Nah, kau sudah perhatikan sekitar kuburan ini? Sudah. Ah. Uh, kau tidak terkejut melihat pohon kamboja yang tiba-tiba sudah banyak tumbuh di sini, Batara? Tidak, Ki Jaro. Ah. Uh, bukankah beberapa bulan yang lalu pohon-pohon kamboja ini tidak ada, Batara? Kita sedang berhadapan dengan kekuatan aneh yang jahat, Ki Jaro. Ah, uh, kalau begitu, mari kita cari Kinah, Batara. ...Akikala sudah tahu persis di mana Kina berada? Dia berada di sebuah rumah yang bagus. Tapi aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Mak Rompang. Ini betul-betul perbuatan Mak Rompang. Nah, bagaimana? Kau siap untuk pergi ke rumah itu menjemput Kina? Siap. Ah, mari kita bersuai, Di. Iya. Ah, untung kesukannya Mak Rompang ini masih aku bawa. Sehingga aku akan bisa leluasa masuk ke dalam rumahnya. ...yang belum tampak itu. itu itu. itu? itu Ki, Ki. ada ada suara Suara Suara orang, orang ah, Aku sudah mendengarnya. B suara itu datang dari dari sela selas-sela kebojang besar itu. Ah, Siapa itu? Mari kita lihat. Ah, suara orang itu berasal dari sini, Ki. Tapi tidak ada orangnya di sini, Ki. Masaki. Ah, uh, tunggu, tunggu. Aku yakin dia ada di sini. <tuh>, Andi, pengantin baru kan? Heeh. Mm -mm. Kok udah loyo begitu, ya? Ha, ah, Din, Din. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Hah? <laughs> jadi orang kayak Nario dong, biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gaul terus sampai tua kali. <laughs> Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat ala Dina. Aladina. Aladina.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 orang itu itu menatap tajam pada pohon besar yang yang tumbuh di tengah-tengah areal Mak sementara suasana siang itu terasa sunyi dan mencekam Nah pendengar yang berbahagia ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama Demikilah tadi serial Sandibara Radio Misteri Mahrompang Episode ke-14 Negeri di balik awal Dipersembahkan oleh Denkhas Adia Suara Bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat kuat ala Dina Obat terlambat bulan menpas kapsul Tablet obat kuat dan pegalin Duta Rema Dan jamu godok Cap Gorilla